eh uh, asli dari Jombang, Jawa Timur ya kan. Yang fans-nya udah ada di mana-mana itu loh. Siapa sih? Kita saksikan sama-sama. Ini dia, Daviana Safra Munata. Selamat sewangnya. Asalamualaikum. Lagi nih baru perdana barangnya Monata. 对啊 itu baru dirilis ber